Malaga sebagai pemain nama bandung. Terima kasih kalian. Lama kita tidak berjumpa. Kita menyatakan syukur kepada Allah hari ini kita lanjutkan syarat solat yang sudah kita bahas taharoh sudah kita anggap selesai dan dianggap sudah alim semua yang hadir. Kita lanjutkan dengan syarat-syarat berikutnya adalah waktu-waktu solat. Dalam Al-Quran waktu waktu solat itu ada beberapa <coughs> ayat, tapi yang paling e, menetapkan tentang waktu solat itu adalah Quran Surat Al Isra ayat 78. Bunyinya: "Aku minsalat tadi dulu tu syamsilah rasakilai lo Quran al Fajr. Jadi ini Quran al salat oleh kamu diserapkan tergelincir matahari." sampai gelapnya malam dan bacaan solat atau bacaan solat yakni fajar e, subuh sesungguhnya bacaan fajar atau solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Solat salah satu ibadah yang telah ditetapkan waktunya sehingga sahnya solat ditentukan dengan tepat pada waktunya atau tidak. Dalam surat An-Nisa disebutkan innas salata kanat alal mu'minina kitaban Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban kepada orang mukmin yang waktu-waktunya telah ditetapkan. Kita tahu dari Al-Qur'an bahwa ibadah umat Islam itu ada ketetapan waktu yang ditetapkan oleh posisi matahari terhadap bumi. Ada yang ibadah itu waktunya ditetapkan oleh posisi bulan terhadap bumi. Kapan itu mulai salat zuhur itu ditentukannya oleh posisi matahari terhadap bumi. Tetapi kapan mulai puasa Ramadan atau kapan masuk Zulhijah itu ditentukan oleh posisi bulan terhadap bumi. Jadi dua benda angkasa itu dua-duanya menentukan waktu-waktu ibadah. Puasa harian ditetapkan oleh matahari. Kulu washrabu hatta yabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi yanfaq. Makan dan minumlah sampai tampak benang putih dari benang hitam pada Fajar itu matahari Itu oleh puasa Akhir puasa juga harian adalah oleh matahari juga Sempurnakan puasa itu sampai malam Malam itu dimulai dengan terbenam matahari Tetapi kapan tanggal satunya Ditentukan oleh posisi bulan Perbedaannya Kalau bulan Terbitnya di barat Matahari terbitnya di timur dan matahari begitu terbit begitu besar, jadi nggak pernah ada orang berfilisi matahari udah terbit atau belum, nggak kelihatan. Tapi kalau terbitnya bulan, terbitnya itu kecil sekali dan sebentar sekali. Kenapa? Karena kan bulan itu cahayanya karena panggulan matahari ketika tertutup oleh bumi. Dia gelap nggak kelihatan. Geser bumi sedikit kelihatan sedikit sekali. Itu bersamaan dengan matahari terbenam baru kelihatan sedikit. Makanya sering tanggal satu Ramadan itu berebut. Meskipun harusnya nggak usah ribut harusnya karena itu bisa dibuktikan observable kok, begitu ya. Cuman begitulah manusia semangnya beda-beda, begitu ya. Yang paling repot adalah sering kita itu keliru menentukan tanggal bulan hmm. untuk negara kita oleh ketentuan negara orang lain kumpama masa katanya kita dengan Saudi Arabia itu berbeda Lewong bedanya cuma 4 jam yang beda 4 jam itu apa? matahari Indonesia duluan karena matahari terbiti timur Indonesia belahan timur lebih dulu 4 jam baru Saudi Arabia kalau bulan bukan 4 jam bedanya karena bulan terbit di mana di barat berarti Arab dulu bedanya berapa? 20 jam umpana pada hari Senin di Rukyat bulan itu di Rukyat Ternyata di Indonesia masih di bawah upok. Maka hari Senin itu tidak dijadikan. Besok tanggal satu Ramadan. Ampak jam kemudian, berarti jam 10 malam, jam di sini jam sepuluh malam, di sana jam enam. Di rakyat di Saudi Arabia, ternyata sudah empat derajat. Berarti besok di Saudi Arabia sudah tanggal satu Ramadan. Di kita kapan? Besoknya nah, Baru kita diruyak pada hari Selasa Hari Selasa diruyak oh, Ternyata sudah 4 Maka bedanya berapa? 20 jam Tapi bisa bareng gak? Hmm. Bisa bareng Kalau umpamanya disana kita baru dihitung Naik 4 berajat Disana 8 berajat Besoknya bisa bareng Jadi tergantung posisi Ini sedikit wawasan saja Karena harusnya kita itu percaya dengan Badan Misab dan Rujyat, gitu, karena sudah berkumpul pakar-pakar dan 48 lembaga, termasuk astronomi itb, gitu ya. Nah, jadi kita kembali kepada bahasan kita, waktu sholat ditetapkannya bukan oleh bulan, oleh matahari, seperti ayat ini. Di ayat ini waktu sholat ditetapkan adalah tiga waktu, satu Dulu kusyansi, pergelingkir matahari Kapan pergelingkir matahari? Apabila satu benda tegak lurus di atas sebuah bidang datar Mataharinya tepat di atas benda itu Bayangan matahari tepat di kaki benda itu disebut istiwa Ketika mataharinya bergeser ke arah barat sedikit Maka bayangannya bergeser ke arah timur Ini disebut dulukul awal Tergelincir yang pertama Disitulah masuk waktu zuhur Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai ketika mataharinya sudah condong ke barat di mana bayangan benda itu sama tinggi dengan bendanya Ketika itu disebut istiwa dua. Habis waktu zohor. Jadi ketika bayangan panjang bayangan ini dengan bendaknya sama, itu namanya istiwa dua. Habis waktu zohor. Mataharinya lebih rendah lagi, maka bayangannya lebih panjang. Dari sini ke sini lebih panjang daripada dari sini ke sini. Disebut dulu kursani. Ini waktu asar. Jadi kata tergelingkir matahari melahirkan dua waktu. Zohor dan Asal. kenapa Allah menerangkan seperti ini kenapa tidak dibilang ada Zohar dan Asar saja karena tidak semua belahan bumi memiliki lima waktu seperti sekitar satu istiwa jadi untuk di daerah utuh, selatan atau utara di dimana mataharinya ketika di utara padahal dia di selatan maka matahari cuma 6 jam di atas jadi ketika itu waktu sholat adalah Cuman tiga Tapi sholatnya tetap lima waktu Jadi Atau ketika kita sedang shatar Sedang shatar itu sholat boleh dijama Yang dijama itu yang sebabnya sama Dulu ku syamsi bisa digabung dengan asar Tidak boleh asar digabung dengan maghrib Karena sebabnya beda Waktu yang kedua adalah Wasakun lahil Guasa Kulel artinya gelap malam. Dalam bahasa Arab, bentuk ini disebut ilda sifat atas mausub. Dalam mengartikan kalimat ini, harus mausub dulu, kemudian sifat. Artinya, malam yang gelap, bukan gelap yang malam. Nah, bukan gelap yang malam. Dengan demikian, sebab waktu sholat kedua adalah malam dan gelap. Malam dimulai dari terbenamnya matahari dan sejak itu masuk waktu maghrib. Gelap dimulai saat terbenamnya meja merah. Di situ disebut masuk waktu isya. Jadi kata Gosaku lain melahirkan dua waktu maghrib dan isya. Sementara yang terakhir waktu yang dia Quranun Fajr bacaan Fajar maksudnya adalah salat subuh disebut bacaan karena pada sholat subuh dianjurkan bacaannya lebih panjang dari sholat lainnya bukan kulhu lagi kulhu lagi nah tiga waktu sholat ini bisa menjadi lima waktu untuk daerah khatib istiwa seperti tadi tergelincir ada dua kali shohor dan asar kemudian malam dan gelap terpisah tapi ketika di daerah Sebelah utara ketika matahari di selatan maka ketika itu waktunya adalah seperti di jamaah. Jadi eh, sebelum terbit matahari di timur sholat subuh. Begitu di tengah-tengah geser sedikit matahari ke barat sholat zuhur dan asar. Sholatnya dua kali, zuhur dan asar. Bentar lagi terbenam matahari maghrib dan isya malamnya panjang sekali. Demikian sebaliknya. Demikian ketika sedang shafar bepergian. Di akhir ayat itu disebut inna Qur'an al-Fajirika na Mashhuda. Sesungguhnya bacaan fajar itu ada disaksikan malaikat. Emang sholat yang lain Enggak disaksikan malaikat, tidak disaksikan juga, cuman untuk sholat subuh disaksikan ada dua kelompok malaikat. Jangan lupa. Dalam quran surat yang sama surat 17 ayat 13-14 masing-masing manusia itu telah dikalungi kamera catatan amal. Jadi wa kullal al-taira fi 'unqih wa nurjilahu yaum al-qiyamati kitabain yalqahu mansura. kitabak kafa binnafsik yauma hasibah Setiap orang dikalungi catatan amalnya kayak kamera gantung di sini. Merekam apa yang dikerjakan oleh kita baik dan buruk, baik yang tampak atau tersembunyi. Quran surat 2 ayat 284 ratus lapan puluh empat. Wa an fushikum awturpu rasid kum bikhilla. Nah, catatan amal itu dipasang oleh malaikat rahib untuk amal baik dan oleh malaikat adib untuk catatan nah, amal buruk. Kapan dipasangnya? Dipasangnya itu adalah untuk yang siang dimulai dari terbit fajar dari sini, terus merekam sampai terbenam matahari. Untuk yang malam dimulainya dari akar, terus sampai terbit matahari. Dengan demikian maka sholat subuh pada waktunya akan terekam oleh dua malaikat. Malaikat yang nyata yang mereka malam dan malaikat yang mereka siang, maka disebut inna Quran al-Fajrika nama shudah. Demikian pula asal. Makanya kata Quran surat Al-Baqarah 238: Hafizu ala salawati wal salatil wusta wakumulillahi taala min jagalah oleh kamu sekalian solat solat wajib itu. Apa-apa di -apa itu Dzuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Asar masuk begitu. Dan salat Rusto pertengahan yakni Asar. Kenapa disebut pertengahan? Karena begini. Nah, dan berdirilah kamu sekalian semata-mata karena Allah sebagai orang-orang yang patuh. Dari uraian waktu salat ini maka kita harus disiplin mengerjakan salat harus pada waktunya Dan waktunya ditetapkan Lima kali dalam Lima waktu untuk daerah Rasulisif atau sedang hadur Sedang tidak berpergian jauh Atau lima kali dalam Tiga waktu sedang syafar Atau yang di sebelah selatan Dan utara belahan bumi Dianggap selesai Waktu sholat ini Nah kita akan teruskan sekarang syarat berikutnya adalah salat salat berikutnya menghadap kiblat. <tuh> Perlu jamaah semua ketahui bahawa nah, Besoknya ulang tahun ya Mi'raj itu adalah sejarah diwajibkannya sholat Ketika Rasulullah pulang Mi'raj Kemudian membawa kewajiban sholat Beliau ingin mengerjakannya bingung Bagaimana cara sholat itu? Allah tahu bingung Maka Allah mengutus Malaikat Jibril Diperintahkan untuk memperagakan gerakan sholat di Babu Salam Di Masjidil Haram Lucunya Malaikat Jibril itu memperagakan sholat itu dikelihatan oleh Nabi Tapi oleh sahabatnya kelihatan Tapi sahabat melihat Nabi Maka Nabi mengikuti gerakan Jibril Lalu Nabi mengatakan Solatlah kamu seperti kamu melihat Aku solat Bukan melihat Jibril solat Jadi gerakan solat itu bukan karangan Nabi Tapi itu wahyu dari Allah Yang diperintahkan kepada Jibril Jadi bagaimana begini Bagaimana begini Terus ruku Tidak sujud Duduk Sujud duduk bangun lagi dan seterusnya itu adalah gerakan dari Jibril nah ketika itu Nabi tidak bertanya kemana menghadap sholat itu Jibril pun tidak menerangkan maka Nabi berikitihan kata Nabi dalam pikirannya saya tidak ada bedanya dengan Nabi-Nabi sebelum saya Nabi-Nabi sebelum saya kiblatnya ke Masjid Al Aqsa Maka dia putuskan sholat ke arah Masjid Al Aqsa Jadi selama itu sholatnya Di Mekah itu ke utara Sampai hijrah Ke Madinah Ketika di Madinah pun sholatnya ke utara Masjid Al Aqsa Itu berlangsung selama 18 bulan Sholat menghadapnya ke utara Waktu di Mekah ada persoalan tetapi begitu di Madinah orang-orang Yahudi ngeledek kata orang Yahudi agama apaan itu. Coba kalau kita enggak ada enggak ada salat menghadap kakiibatnya dia enggak punya kiblat tu kiblatnya kan ikut kiblat katanya. Nabi sakit hati dengan dadakan orang Yahudi itu, maka Nabi berdoa kepada Allah ya Allah pindahkan kiblat salat saya ke arah Masjidil Haram berdoa berhari-hari berbulan-bulan lalu Allah nah ini udah diuraikan, maka Allah menurunkan ayat ini kod naro taqallu ba wajhika pis sama falan walliyannaka tiblatan parboha fa walli wajhaka syatral masil haram Wahaitu ma kuntum tawallu yu'akum satara Sungguh kami telah melihat kata Allah, gulak-baliknya wajahmu ke langit. Maka kami akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah wajah kamu ke arahnya. Inilah ayat surat Al-Baqarah ayat 144 yang merubah kita semula ke Masjid Aqsa, ke Masjid Haram. Di samping ledakan Yahudi itu, Nabi juga punya pertimbangan lain sehingga berdoa. Yang pertama adalah Nabi rindu Kaabah dan tanah kelahirannya. Yang kedua Allah menyatakan Kaabah penggunaan ibadah pertama di bumi. Surah 3 ayat 997. 99, Inna awala bayfin wudi' alin Lalari di bakti kamu barokan wahudan lahamin. Yang ketiga Kaabah adalah kiblatnya nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Allah menyatakan maka itu baladul amin negeri yang aman dan sentosa Surat al Nabi pun terus menerus berdoa kepada Allah maka turunlah ayat yang tadi itu. Ini sebab turunnya ayat. Nah sekarang sudah dipindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Ayat ini turunnya waktu menjelang zohor. Salatlah Nabi dengan para sahabatnya waktu zohor itu ke arah sudah bertindak. Jadi barik kanan tadinya ke utara sekarang ke selatan karena Madinah itu pas di garis lurus antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Jadi ke selatan. Ada seorang sahabat Nabi yang tidak disebut namanya dalam hadis ini, yang ikut bersama Rasul sholat zuhur dengan kiblat yang sudah dipindahkan itu. Ketika dia jalan ke daerah Bani Salim ke arah sebelah selatan, tiba-tiba melihat orang sedang sholat berjamaah menghadapnya masih ke arah utara, pelak asar. Maka sahabat tadi teriak, Ashad illah katanya. Hawala alqiblah ila Masjidil Haram katanya. Allah telah memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Maka orang yang sedang salat itu tiba-tiba mendengar orang yang teriak itu dia balik kanan, imamnya jalan ke depan ke selatan. Jadi tadinya dari sini, terus tiba-tiba dengar yang teriak begitu balik kanan, terus. Makmumnya pun ngikutin dia. Jadi dua rakaat solat asar itu ke arah masjid Al-Aqol, dua rakaat berikutnya ke arah masjid Al-Aroh. Di tempat itu dibangun sebuah masjid untuk mengenang satu-satunya solat yang kiblatnya dua. Sekarang disebut masjid apa? Kiblat Taif. Itu sejarahnya. Jadi silakan dibuka di Rawaihul Bayannya Ali As-Sabuni, Al-Jassos, Tasir Akami Al-Jassos, kita cerita Alisai itu. Demikian. Tapi ketika e, kita beberapa kali menjadiri haji, para mutawif itu mengatakan bahwa ayat itu turunnya, ayat yang tadi turunnya di tempat itu. Jadi enggak tahu dari mana sumbernya itu. Jadi yang benar di hadis itu adalah seperti kisahnya. Jadi maksud kedatangan itu adalah bukan turunnya ayat yang ini, turunnya di Madinah, di Masjid Nabawi, turunnya itu. Tapi itulah kasus di mana Kejadiannya seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, okay. kalau begitu di Quran itu disebut arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pertanyaannya, bagaimana caranya kalau orang sholat Masjidil Haram? Nah, ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sholat qiblat sholat orang yang di dalam masjid? Nabi menyatakan, al alqabatu qiblatu mantil masjid. Ka'bah adalah kiblat orang yang sholatnya di masjid. Jadi kalau orang di masjid haram, kibdatnya harus tepat ke arah Ka'bah. Nah, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Disebut Ainul Ka'bah, bahasa Arabnya. Terus, bagaimana kalau di tanah haram? Maka Ainul Masjid, kata Nabi. Buat orang yang sholat di tanah haram, kiblatnya tepat ke arah masjid haram. Jemaat tanah haram itu? Tanah haram itu adalah dari Ka'bah ke arah barat 17 kilo, dari Ka'bah ke utara 6 kilo, dari Ka'bah ke selatan 25 kilo, dari Ka'bah ke timur 27 kilo. Itu tanah haram namanya. Tanah haram itu dulu bekas malaikat memagar. Tanah haram itu adalah atas usul Nabi Adam karena Nabi Adam tergoda yang kedua di Ka'bah itu oleh setan. Jadi di sorga tergoda sampai diusir ke dunia, di dunia tergoda lagi di situ. Maka Nabi Adam minta kepada Allah tolong dijaga jangan sampai setan masuk ke darah ini dipagar oleh malaikat. Tapi pagar ini di oleh iblis. Kata iblis, kau udah janji membiarkan mempersilahkan aku menggoda mereka dari mana saja. Sekarang ini, ini. maka dibuka lagi. Itu sejarah tanah haram itu jadi. Jadi bukan karangan Nabi itu. Itu adalah Sejarah. Nah tanah haram itu kalau sholat di tanah haram cukup tepat ke arah mazul haram Nah bagaimana kalau di luar tanah haram dalam keadaan normal seperti di Indonesia Maka kiblatnya cukup ke tanah haram Untuk di kita cukup ke tanah haram Jadi tidak pas ke arah ka'bah cukup ke tanah haram Nah, cuman tetap saja tanah haram juga adalah tempat tertentu, harus tepat juga arah. Makanya, masjid harus diukur dulu kiblatnya. Dan orang-orang yang sholat di rumah, itu harus diukur kiblatnya di rumah. Dan sekarang mudah sekali. Kapan itu uh, mengukur kiblat? Kiblat itu gampang sekali sekarang itu. Kenapa? Karena dalam satu tahun ada dua kali disebut namanya Ya'umah Ros Bil Ka'bah. Hari di mana? Ada satu detik, di situ matahari pas di atas Ka'bah. Kemarin, tepatnya tanggal 15 Juli kemarin. 15 Juli kemarin, pada jam 16.27 menit, itu disebut Yaumaroshil Ka'bah. Matahari tepat di atas Ka'bah. Karena itu, bayangan benda yang tegak, bayangan matahari dari benda yang tegak lurus, itu adalah arah Ka'bah. Jadi kalau kemarin Tapi jangan di diakurkan dulu Dengan jam waktu ini sebagian barat Nah, Jadi kalau diginiin eh, gitu. Itu ada tanggal 15 Juli kemarin Set eh, begini Matahari yang dari sana itu Jam 16.27 Nah arahnya pasti ke sini Ini adalah kibat nah, Di rumah kita diukur Sekarangnya ngukurnya di luar nah, Nanti pindahkan lewat kompas nah, Baru pindahkan Atau kalau enggak Nah, minta jasa Kan di Indonesia ini Sudah tahu syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Tapi ketika bangun rumah Tidak pernah diukur Qiblatnya Beda dengan di Timur Tengah Jadi di kita tidak ada jasa orang ukur kiblat. Nah kalau rumah ibu-ibu terutama Yang banyakkan sholatnya di rumah Kalau bapak-bapak sholat di rumah kan suruh pakai mukena aduh. Kan bapak-bapak harusnya di mana? Di masjid Nah itu diukur kiblatnya itu ada eh, ahlinya untuk mengukur kitab di sini ada Dr. Siriluafa namanya, Dr. Eh, dosen Win bukanlah cari di Jakarta. Silakan tuh apa nama kalau perlu anak pesennya minta diukur kitab toh so, ya di rumah, nah, bisa diukur lah dia. Nah, dalam keadaan normal artinya tidak sedang di atas kendaraan atau mengetahui arah cukup ke tanah hara. persoalannya Bagaimana kalau kita tidak mengetahui arah Bahanya tiba-tiba blank kita di tengah hutan pohonnya. Atau ya, Di atas kendaraan Atau berkecamuk perang Maka kata Allah Kibdaknya ke arah mana saja Quran surat 2 ayat 115 Bila hilmah syirik magrib, maghrib Fa'ayna ma tuwallu Fasra mawajhullah Milik Allah timur dan barat Kemana saja yang kau menghadap disitu Wajah Allah jadi cara menghadap Iblat itu ada empat Sholat Masin Aram Tepat ke arah Kaabah Di Tanah Aram, tepat ke arah Masjid Di luar Tanah Aram Seluruh penjuru dunia dalam keadaan normal Cukup ke Tanah Aram Dalam keadaan tidak normal, di atas kendaraan Umpamanya, kemana saja Jadi kalau sedang sholat di atas pesawat Tidak usah nyari-nyari Iblat Kemana saja disitu cukup Itulah ajaran agama kita Jadi tidak ada alasan, kok tidak sholat itu berdasar males aja jadi sholat adalah cukup ke arah mana saja tinggal 3 menit lagi kenapa sih Islam menetapkan kalau sholat itu harus menghadap ke satu titik apakah kita menyembah batu? tidak yang pertama adalah meneguhkan pengakuan bahwa rumah ibadah pertama setelahkan Allah adalah Ka'bah yang ada di Baqah surat yang tadi, surat al baqarah Al-Imran S-66 dan umat Islam yang memenuhi syarat wajib mengenai ibadah haji dan umroh kebaikullah, kurang surat S-97 sebagai ekspresi keesaan Allah sehingga semua penjuru menghadap ke satu arah karena Allah yang kita ibadati itu satu maka umat yang beribadah kepada Tuhan yang satu harus menghadap ke satu titik bukan kaabah itu yang istimewa, yang suci yang harus dikuduskan tidak itu namanya hajar aswad oleh Umar itu diinjek diinjek apa kata Umar wallahi inni a'lamu anaka hajarun, la tabur wa la tanfa Laulaan niroai tu Rasulullah kebalakah mak kebal tu Demi Allah aku tahu engkau batu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, sungguh aku tidak akan mencium kamu selama-lamanya. Jadi jangan ka'bah ka jangan menghajar aswad. Itu hanya simbol untuk menyatukan arah pandang sebagai ekspresi Tuhan yang kita sembah itu satu. Makanya salat harus satu bahasa. Enggak boleh kita lagi diterjemahkan. Allah nan gadang. Enggak boleh. Allah nu Maha Agung. Allah in aja. Allah is the great umbahnya boleh. Kenapa? Harus satu bahasa. Jadi satu arah pandang, satu bahasa dan satu gerakan. Karena Allah yang kita sembah itu Maha Esa. Maka menghubungkan kesatuan dan persatuan Umat Islam seluruh dunia Itu hikmahnya Apa lagi Berarti yang sudah kita bahas adalah Suci dari najis, suci dari hadas Masuk waktu Dan menghadap kiblat. Qibla nah, Yang belum dibahas adalah Menutup aurat Insya Allah kesempatan berikutnya Syarat salat ini ditetapkan oleh Quran Tidak boleh juga Semoga apa yang disampaikan ini sudah tahu ini semua. Cuman sekarang nambah dalihnya di mana dan kenapa bagaimananya diuraikan. Mudah-mudahan semakin mantap. Subhanaka wa bihamdika ashadu anla ilaha anta astagfirullahu wa taalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketauhudholah. Alhamdulillahilbah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.